Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama Ihsan dalam reportase Radio Ku Kuningan. Manusia cerdas adalah manusia yang selalu mengingat kematian. Seringkali kita lupa dengan akhirat. Namun hadirnya Radio Ku menjadi wasilah persiapan kita bekal alam barzakh. Setelah sekian lama dinonaktifkan program infak barang bekas, kini kembali kami menerima ibaba dari pendengar setia Radio Ku Kuningan. Berikut ungkapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan barang-barang Pak Atok yang tadinya tidak manfaat di rumah Pak Atok Ada manfaatnya untuk di Al-Bajah Bisa-bisa yang masih bagus apa yang perlu diperbaiki gitu lah. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan berlanjutan Cukup mungkin barangkali orang-orang yang punya masalah di rumahnya masing-masing Ya perlu ya disumbangkan ke Al-Bajah Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian reportase Radio Kukuningan. Barang bekas kita di rumah bisa saja menjadi kendaraan tercepat kita menuju surga. Ikhsan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.